「ダンちはあかん」「 ましきとらくちょう いや。 ...segitu doang. Nah ini ada 11 ribu tapi suaranya cuman segitu. Coba mana semangatnya buat Zwingli. Oke.、Okay. Oh. Gue cuman dengar w o w gitu doang. Oke、okay, Zwingli.、Uh... Kamu p e n a m p i l kedua malam hari ini, dan... Minggu lalu ya, minggu lalu aku s e m p a t sedikit agak kecewa ya... ngeliat penampilan kamu, tapi malam hari ini... Zwingli yang aku kenal tuh kembali ya. Terima kasih lupa juga. Kamu dari minggu lalu, yang jelas ini pasti lebih bagus gitu, lebih bagus... karena kamu, kamu lebih tenang, ini lagunya Killing Me Inside... waktu itu yang nyanyi Onat ya, kalau n g gak salah ya, vokalisnya, dan kamu... punya cara bernyanyi yang berbeda sama Onat. Gitu kan. Ini jadinya punya Zwingli gitu. Kamu punya k has di suara kamu yang kamu pindahkan ke lagu ini dan itu oke.、Okay, itu bagus. Cuma n k a l a u aku sih pengennya ada beberapa hal yang kamu harus masih bisa lakuin di suaramu. Kayak tadi kan, ini notasinya kan buat kamu masih gampang sebenarnya kan. Dedeh dedeh dedeh d e d e h Gitu-gitu kan. Harusnya kamu masih bisa、uh, explore kamu punya improv keatas kan. kamu punya itu gitu tapi tadi agak kurang kamu apa, keluarkan gitu. Jadi next time k a l a u punya kesempatan... ini... <tuk> temennya di dikasih masukan kok... Iya <tuk> <Wow. tuk> <tuk> <tuk> jadi nanti k a l a u masuk ya itu, karena... karena kita kenal, kita kenal Zwingli punya karakter, ciri khas suaranya yang serak-serak basah, tapi ya memang ini... Kamu harus setiap minggu harus mengeluarkan sesuatu yang berbeda. Apalagi improv-improvnya dikeluarin lagi ya. Terima kasih Bang. Thank you Zwingli. Zwingli. Kalau Judika kan memang mister teknik ya. Jadi dia akan membahas teknik-tarik n y a n y Tapi kalau buat aku kamu keren. Keren banget kamu sudah sukses membawakan lagu tadi. Seperti itu lagu kamu sendiri. Aku sangat menikmati penampilan kamu tadi.、Banget.